Lagu yang kedua saya bersama dengan kawan-kawan dari Monata yang lagi gemar-gemar. Uh. Om oh, telolat. Telolat. Oi. Coba lagi. Aku yang pingin orang rotok sarap. Om oh, telekom, um. ngantin ya. Masih ada nggak di sini yang telekom? Um? Beda, medjura, beda, maju ya beda.